Mitra Bisnis, Kementerian Perhubungan menegur lima maskapai penerbangan yang menjual tiket dengan harga melebihi batas yang telah ditentukan. Pengaturan tarif seperti ini tidak sejalan dengan hukum pasar. Terlebih, beberapa maskapai penerbangan tersebut adalah perusahaan swasta, di mana resiko untung rugi sepenuhnya ditanggung sendiri. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah terhubung dengan Direktur Umum Lion Air, Edward Sirait. Pak Edward, apa komentar Anda? Kalau saya sih melihatnya gini, memang ada dua permasalahan di situ. Yang pertama, memang penerbangan ini kan permintanya sangat banyak. Jadi kemungkinan dipikir karena demandnya tinggi, mereka ada yang melakukan itu. Tapi saya pikir itu juga bukan sesuatu yang diinginkan. Yang kedua, memang dalam angkutan lebaran ini kan istilahnya e m p t y l e g e m p t y l e g itu satu arah gitu loh. Jadi penumpang dari arus baliknya kan nggak ada, artinya relatif rendah gitu. Apakah hal ini tidak mempengaruhi untung rugi perusahaan, Pak? Sejauh ini sih baik-baik aja, nggak ada masalah gitu. Itu udah disepakati kalau mengenai batas-atas itu udah disepakati. Semua perusahaan penerbangan diikutkan waktu membicarakan itu, jadi bukan lagi kesepakatan baru itu. Namun, ada kalangan yang menilai kalau sebaiknya tarif penerbangan dibebaskan saja. Bagaimana menurut Bapak? Itu kan memang terkait dengan batas atas ini. Banyak opini lah. Ada juga yang menginginkan batas bawahnya juga diatur. Tapi saya pikir kalau memang asumsi yang digunakan tidak sesuaikan, itu bisa juga diminta disesuaikan, kan? Lalu, bagaimana dengan maskapai penerbangan yang ingin meraih untuk besar? Bukankah menjadi sulit? Saya pikir itu... Bukan hal yang untuk layak diperdebatkan lagi kalau menurut saya sih. Karena itu sudah diputuskan melalui aturan pemerintah. Berarti dalam asumsi bisnisnya kan mesti dihitung seperti itu. Itu kan sesuatu yang sudah given berlaku di negara ini kan. Jadi kita harus ngitung itu secara bisnis.、Gitu. Demikian Edward Sirait. Saya Kiki Wijaya.